kum saudara luun berita malam edisi hari ini Rabu 12 Juli 2017 dibacakan Ardian Shah. Anggota DPR asal Aceh minta kantor TNGLD kembalikan ke Aceh Tenggara. Ibu Latifa kritis tertimpa pohon melinjo. Kutipan uang parkir Bandara SND Nagan memberatkan calon penumpang. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loks Mawai, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimbabase 90,1 FM Loks Mawai. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudah luna anggota Komisi 4 DPR RI asal Aceh, M. Salim Fakhri, protes kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar memindahkan kembali kantor balai Taman Nasional Gunung Loser ke Aceh Tenggara. Salim Falkri, politisi Partai Golkar dalam rapat kerja Komisi 4 dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengatakan Aceh Tenggara adalah daerah yang mayoritas wilayahnya berada dalam Taman Nasional Gunung Loser. Tapi demikian kantor balai TNGL justru berada di Sumatera Utara. Disebutkannya juga dulu kantor balai TNGL berada di Kutacane, Ibu Kota Kabupaten Aceh Tenggara namun belakangan dipindahkan ke Provinsi Sumatera Utara. Darlun Latifah, seorang ibu rumah tangga warga Gampung Puuk, Kecamatan Kembang Tanjung Pidi, mengalami kritis Cidra di bagian kepala akibat tertimpa pohon melinju selasa pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat Latifah duduk di sepeda motor dikendarai anaknya Julis Syariah. Sehingga dalam perjalanan pulang dari pasar kembang Tanjung ke rumahnya mendadak batang melinjo yang sudah lapuk menimpa kepala Latifah. Latifah saat itu di atas kendaraan sedang berboncengan sontak berteriak histeris, lalu sepeda motor yang ditumpangi jatuh seketika. Akibatnya Latifah tanpa helm di kepala mengalami luka berat, sedangkan anaknya mengendarai sepeda motor hanya luka lecet ringan. Kapol Respedia KBPN di Nugraha Setiawan Siregar mengatakan korban Latifah mengalami luka parah di kepala dan sempat dirawat di RSU Sigli, namun dirujuk ke RSU ZA Banda Aceh. Darulun anggota DPR Kanagan Raya, Cutman meminta kepada manajemen Bandar Udara Cudnyadin setempat untuk mengkaji kembali biaya retribusi parkir yang selama ini diterapkan untuk sekali masuk ke bandara setempat pasalnya biaya yang dikutip kendaraan seperti mobil diwajibkan membayar sebesar Rp 4000 per kendaraan dan sepeda motor Rp2.000. Ia juga mengatakan selama ini masyarakat yang datang ke bandara Cunya di Nagan Raya juga mengeluh dengan tingginya biaya parkir yang telah ditetapkan. Selain itu pelayanan yang kurang memuaskan karena tidak ada petugas yang merahkan parkir yang mengarahkan parkir kendaraan. Darlon Kementerian Hukum dan Haas Asi Manusia tengah meneliti jika ada kesalahan yang dilakukan petugas lembaga permasyarakatan kelas 2 Permisan nusa kambangan Hal itu terkait kaburnya dua narapidana lapas nusa kambangan beberapa waktu lalu. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menduga kaburnya napi karena pada momentum lebaran biasanya setiap orang ingin bebas dan berkumpul bersama keluarga. Apalagi jika telah lama mendekam di penjara. Selain itu Kemenkum HAM juga kekurangan personil di lapas. Ia memastikan akan menindak tegas jika ada pihak yang terbukti melakukan kesalahan. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlon Menteri Energi Turki, Berat Al-Bayrak akan berkunjung ke Israel akhir tahun ini untuk menyelesaikan kesepakatan pembangunan pipa gas antara kedua negara. Kunjungan Al-Bayrak yang juga menantu Presiden Recep Tayyip Erdogan akan menjadi sebuah langkah diplomatik signifikan yang dilakukan Ankara setelah hubungan kedua negara dipulihkan. Diharapkan Menteri Al-Bayrak akan mengunjungi Israel tahun ini yang akan mempercepat penyelesaian kesepakatan kedua negara. Menteri Energi Yuval Stenitz menambahkan kedua negara telah sepakat mempercepat upaya pembangunan pipa gas dari Israel ke Turki. Meski demikian, Stenitz belum memastikan tanggal berapa kunjungan Al-Bayrak dan hanya menyebut kunjungan tersebut digelar dalam beberapa bulan mendatang. Darlun dua perempuan muslim gagal dalam upaya membatalkan larangan pemakaian nikab di tempat-tempat umum di Belgia. Gugatan keduanya ditolak di pengadilan hak asasi manusia Eropa. Dalam putusan tersebut, pengadilan HAM Eropa menetapkan larangan pemakaian nikab di tempat-tempat umum di Belgia tidak melanggar kehidupan pribadi, kebebasan beragama, dan kebebasan berekspresi. Nikab adalah pakaian yang menutupi seluruh wajah dengan hanya menyisakan celah untuk mata semacam burka yang biasanya digunakan perempuan Afghanistan Sebelumnya larangan itu digugat seorang perempuan warga negara Belgia, Samia Belchasami, dan seorang lagi asal Maroko, Yamina Oussar. Mereka beralasan aturan tersebut melanggar hak-hak kehidupan pribadi, kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Dalam sidang keduanya mengatakan sejak peraturan larangan pemakaian nikap diterapkan di Belgia, salah seorang di antara mereka terpaksa tidak mengenakan pakaian itu agar tidak dikenai denda dan ancaman hukuman penjara. Sedangkan perempuan kedua memilih tidak keluar rumah sama sekali jika harus melepaskan nikap yang dikenakannya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai Sekian berita malam edisi Rabu 12 Juli 2017. Berita pagi Serambi FBM hadir kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambican.com for the twitter @serambican. Baglum, Wassalam.